Assalamualaikum Saudara Loon Berita Malam Medisi hari ini Minggu 9 Desember 2018 dibacakan Ardian Shah. 400 hektar sawah di Pilijaya terendam banjir Dampak banjir di Biren, jembatan irigasi dan talud rusak parah Keluarga Ulikaring berai hadiah utama jalan sehat gemilang satu sepeda motor matik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 Sudah tidak kurang dari 400 hektar lahan sawah di Pidijaya yang sebagiannya sudah menyemaikan bibit terendam oleh banjir menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan itu Sabtu sore. Selain itu ruas jalan gampung dan antar kecamatan serta permukiman warga di tiga kecamatan juga digenangi air dengan rata-rata ketinggian 40 cm. Wilayah yang tergenang yaitu Merdu, Ulim dan merah Merahdua. Di beberapa kawasan, banjir disebabkan drainase atau saluran pembuang yang tersumbat. Warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai pun was-was dengan kemungkinan meluapnya air sungai. Di Kecamatan Merah kawasan yang terendam antara lain hamparan sawah di kampung Menasa Curung, teping pukat, buangan, serta lung limba yang sebagian besar sudah menabur benih. Di Kecamatan Ulim, banjir menggenangi sawah di kawasan Tijin Dabu, Tijin Usen, Gelanggang Bung, serta Belangdaya Lebu. Sedangkan di Merdu, kawasan yang terendam yakni di Gampung Daya Timu Bunot, Manyang Lancuk, Tepin Perahu, Ring Krung, dan Ring Mancang. Sementara Gampung di Kecamatan Bandar Baru dan Pantai Raja juga dilaporkan tergenang. Namun menjelang siang, air berangsur-surut. Darlun, sejumlah infrastruktur di Biren rusak di gerus banjir setelah hujan deras yang terjadi kamis lalu. Data kerusakan infrastruktur terbaru yang disampaikan Kepala pelaksana atau BPBD Biren, M. Nasir, antara lain, satu unit jembatan beton berukuran 6x8 meter di desa Sarasorong, jempa roboh di terjang banjir. Selain itu, abunmen jembatan beton di desa Pulau Arab, Pedada, juga rusak di gerus banjir. Sedangkan ruas jalan yang rusak yaitu Gampung Pintu Rimba, Pedada sepanjang 45 meter dan jalan di desa Sarasirong, Jempa rusak sepanjang 150 meter lebih. Kemudian jalan ke Tanggul Waduk Paya Sikameh serta 40 meter Tanggul Bendungan Waduk di desa Paya Rangkulu juga rusak. Sepanjang 12 meter Talut atau Tanggul dan badan jalan di Gampung Iku Alu, Pedada juga tergerus banjir. Selain itu, sepanjang 60 meter lebih talut saluran pembuang sekunder Serta badan jalan di desa Gelanggang Gampung, Kota Juang Biren juga amblas Kerusakan lain sepanjang 25 meter tanggul irigasi di desa Pulau Ara, Pedada Ambruk, Sementara 80 meter talut saluran irigasi Waduk Paya Sikame di kawasan Alusiju, Pedada Patah jumlah kerusakan yang disebabkan banjir ini masih terus didata oleh BPPD Biren untuk disampaikan ke pimpinan daerah. Darlun Ismail, warga Imasin Kaya Adang, Banda Aceh, pemilik kupon bernomor 05143, berhasil meraih satu sepeda motor Matic Honda Beat berwarna hitam, minggu di Lampineng, Banda Aceh. Hadiah utama Jalan Sehat Banda Aceh Gemilang yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga itu diserahkan Wakil Walikota Banda Aceh, Dr. Andes H. Zainal Arifin, didampingi sejumlah kepala SKPK Banda Aceh. Ismail menyampaikan terima kasih kepada Pemko Banda Aceh yang telah menyelenggarakan Jalan Sehat. Untuk diketahui, selain satu sepeda motor, Panitia juga memberikan puluhan hadiah menarik lainnya yaitu serika, kipas angin, dispenser, blender, kompor gas, rice cooker, rice box, kulkas, dan televisi LED. Pemku Bandar Aceh lanjut Zainal berharap UKM dapat berkibar melalui kegiatan massal seperti ini. Sudarlun dampak banjir yang melanda di lingkungan kecamatan Biren, Kamis, selain tanaman padi terendam banjir dan kerusakan lain, 4 unit rumah juga ikut rusak berat dan ringan. Kala BPBD Biren, M. Nasir mengatakan hasil pendataan lapangan Dampak banjir menyebabkan 4 unit rumah rusak, yaitu milik Muhammad Azhari, Gampung Tepuk Baru, Jempa, rumah semi permanen rusak berat tertimpa pohon kelapa. Kemudian rumah semi permanen milik Mutarudin di desa Bukit Paya, pedada tertimpa tanah longsor di bagian dapur. Rumah permanen milik Syamaun Husin, warga Gampung Cotkrut, pedada tertimpa tanah longsor di bagian dapur. Kondisi banjir sudah surut namun di beberapa desa masih ada rumah yang tergenang seperti di Desa Tupo Baru dan Tupo Tunong Jempa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Sudarlun Kementerian Agama RI menilai jika Pusat observation Hilal Tengku Si Kutakarang Lognga, Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pasalnya selama ini tempat itu bukan hanya dimanfaatkan untuk observasi semata, tapi juga untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran falakiyah. Hal tersebut disampaikan Kepala Subdit Hisab rukyat Kementerian Agama RI Nur Khazin dalam Forum Rapat Evaluasi Bidang Urusan Agama Islam dan Binsyar Kemenak RI 2018 di Bogor. Nur Khazin menyampaikan bahwa selama ini observation Hilal Aceh dijadikan sebagai Untuk belajar falakiyah bagi perguruan tinggi, santri daya, siswa dan masyarakat umum. Selain itu di tempat tersebut juga sering diselenggarakan kegiatan yang terbuka untuk umum seperti pengamatan gerhana bersama masyarakat. Selain itu ia mengatakan selain observasi hilal Kemenag Aceh juga melaksanakan program astronomi road to school ke Madrasa, sekolah pengukuran arah kiblat, layanan konsultasi dan mengikuti berbagai pameran. Derlun, Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Budaya RI, Maman Wijaya, mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 5,9 miliar untuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia atau FFI tahun ini. Lebih lanjut, Maman memaparkan bahwa sebagian besar biaya yang diberikan Kemendikbud digunakan untuk hadiah kepada para pemenang. Berdasarkan pemaparannya, para pemenang akan mendapatkan piala berlapis emas, piagam, uang tunai, serta tawaran beasiswa. Festival Film Indonesia atau FFI bakal melangsungkan penyelenggaraan Malam Anugerah Piala Citra 2018 pada minggu di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Darlun anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Baidowi meminta Kementerian Dalam Negeri mengaudit internalnya terkait kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP yang tercecer beberapa waktu lalu. Anggota Dewan dari fraksi P3 itu menilai Kemendagri perlu melakukan audit untuk mengetahui apakah ada unsur sabotase atau tidak karena kejadian tersebut bukan pertama kali terjadi. by Baidowi juga menyarankan Kemendagri memastikan status IKTP yang tercecer tersebut apakah masih berlaku atau tidak karena bisa saja sudah diganti dan yang lama tidak dihanguskan. Menurut Baidowi, yang merupakan wasekjen DPP-P3, jika IKTP yang lama tidak dimusnahkan, maka dikhawatirkan akan disalahgunakan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permeskian, berita malam medisi Minggu 9 Desember 2018, berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dirita malam meni juga bisa anda akses diitusun internet pe juga Twitter at